Asli menazida wabad. Ayuhlah ikhwah jamaah Masjid Al Jihad fi sabillillah. Pakai fi sabillillah? Al Jihad saja di Cikarang Baru Bekasi Jawa Barat. Ya Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain para pemirsa, beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk menjelaskan tentang amalan-amalan hati. Sebagai mukaddimah, kita kemarin sudah menjelaskan bahwa hati adalah penggerak seluruh anggota tubuh, pemerintah seluruh anggota tubuh, Amal yang dilakukan oleh anggota tubuh Bismillahirrahmanirrahim Baik Buruknya amalan anggota badan Sangat tergantung dari Kondisi hati Makanya memperbaiki amalan Dimulai dari memperbaiki hati Bagaimana caranya memperbaiki hati Berkata al-imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-da'u wa-dawa Ad-da' artinya penyakit, ad-da'u artinya obat Penyakit dan obatnya Tapi yang dimaksud penyakit di sini adalah penyakit hati Kata beliau, aslah aslahallahu kalbak Biarna al-Quluba Tamradu bil-maasi Wa syahawat Wa ta'athirul Dhunub fi'l-Qulub Katathiril amrad fi'l-Badan Bal az-Dunubu Amradu'l-Qulub Wa dawauha Wa la dawa Laha illa tarquha Ketahuilah wahai saudaraku Yang semoga Allah Memperbaiki hatimu, bahwa hati bisa terjangkiti penyakit oleh maksiat dan syahwat. Dampak dosa di dalam hati seperti dampak penyakit terhadap badan, bahkan dosa itu merupakan penyakit hati. Dan tidak ada obat untuk penyakit itu selain meninggalkan dosa dan maksiat. Berkata Imam Ibn Mubarak rahimahullah Ra'aitu dhunubatumitul kulub Waqad yurithu dhulla idmanuha qalab, Wa tarku dhunub hayatul kalab Wa khaylun nafsika isyanuha Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Kadang-kadang berkelanjutan atau terus menerus di dalam dosa bisa mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati maka yang terbaik bagimu adalah mengingkari dosa-dosa itu. Mendurhakaai dosa dengan cara meninggalkannya. Itu juga perkataan Ibnu Mubarak dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Apabila orang yang terjaki, terjangkiti penyakit hati itu mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Apabila tidak, penyakitnya akan tambah parah dan berakibat kematian bagi si hati tersebut. Hatinya mati sementara raganya atau badannya masih hidup. Sehingga badannya menjadi kuburan bagi hatinya yang telah mati. Badan sudah menjadi kuburan sebelum badan itu sendiri dikuburkan. Contoh orang yang memiliki penyakit dalam hati dan ini yang disebut dengan penyakit syubuhat adalah orang-orang munafiqah yang Allah terangkan dalam Al-Baqarah ayat yang ke-10, Fi قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Di dalam hati orang munafik, penyak, ada penyakit, penyakit penyak, penyak nifak. Dan Allah akan menambah hebat penyakit tersebut. Jadi penyakit nifak, atau penyakit apapun yang menjangkiti hati Bila dibiarkan akan memperparah Kalau tidak diobati Bedanya dengan penyakit badan Kadang penyakit badan tidak diobati bisa sembuh Karena badan itu sendiri memiliki kemampuan untuk melawan penyakit itu Walaupun kalau tidak diobati, kesembuhannya agak lama. Betapa banyaknya orang yang sakit, flu, pilek, batuk, dibiarkan, tidak diobati, bisa sembuh? Iya, selama beberapa lama sembuh. Kalau ke dokter mungkin lebih cepat sembuhnya. Kalau penyakit hati, hati itu tidak memiliki kemampuan untuk mengobati diri sendiri tanpa ikhtiar Begitu dibiarkan, hati tidak memiliki kemampuan untuk mengobati diri sendiri Sementara penyakitnya berkembang menjadi lebih kuat Maka lebih menguatlah Penyakit nifak yang dimiliki oleh orang-orang munafik bertambah dahsyat dan bisa sampai kepada taraf kekupuran. Oleh karena itu, setiap manusia wajib memperhatikan hatinya dan berupaya keras berjuang mengobati penyakit bila hatinya sudah terjangkiti oleh penyakit, baik penyakit syubuhat ataupun syahwat. Penyakit syubhat lahir karena kebodohan, sehingga terjerumus dalam kebidahan di bidang aqidah, di bidang tauhid, dan bisa berujung kepada murtad, kekufuran, syirik atau kumunafikan. Adapun penyakit syahwat lahir karena hawa nafsu. Bagaimana cara mengobatinya? Pertama. Qira'atul Qur'an al-Karim bitadabur Membaca Al-Quran al-Karim dengan cara mentadaburi apa yang dibaca Mulutnya membaca, hatinya menghayati maknanya Dari sinilah kita dituntut untuk tahu arti dari ayat yang kita baca kalau umpamanya belum tahu, belajar. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil. Kata beliau, syifa itu obat. Al-alil itu orang yang terjangkiti penyakit. Penyakitnya disebut illah. Orangnya alil. Kata beliau Al-Quran al karim Rabi'ul al Qulub, wa Shifa'ul Sudur, wa Nurul Basair, wa Hayatul Arwah, wa huwa Kalamu Rabbil al Alamin. Yastadi'u bihi al-amdu fi zulumati Shubhat shubuhati wa shahwat, wa yata'azza bihi an kulli faitin, wa yata'azza bihi an kulli musibatin, wa yastasfi bihi min adwai Qalbi. Kata beliau, al quranul karim adalah penyebab lapangnya hati. Obat bagi jiwa. Cahaya bagi basyurah kita. Kehidupan bagi ruh-ruh kita. Dia adalah ucapan Rabbul Alamin. Seorang hamba merasa terterangi dengan Al-Quran. Di tengah gelapnya syubhat dan syahwat. Dia akan termuliakan di saat harga dirinya hilang. Dia akan terbantu dari setiap musibah yang menimpaknya. Dia akan tersembuhkan dari seluruh penyakit hati. Berfirman Allah Azza SWT tentang sifat-sifat Al-Quran. Sifat ini mengisyaratkan salah satu di antara fungsi Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57, kata Allah, "Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min wa shifa'un lima fis-sudur." Hai hey orang-orang eh hai hey manusia, telah datang kepada kalian Al-Qur'an Lalu Allah menyebut mau'idhatum mir rabbikum Al-Qur'an ini pelajaran dari Rabb kalian wasyifa'un lima fi sudur dan penyakit bagi semua obat eh, dan obat bagi semua penyakit yang ada di dalam dada Dalam surah Fussilat 44 Allah juga berfirman Kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa' Katakan oleh Muhammad Muhammad, Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman adalah hudan dan syifa. Hudan itu hidayah, syifa itu obat. Kita sudah terangkan hidayah ini ada dua bentuk dan Quran memiliki dua bentuk atau dua jenis hidayah ini. Hidayah yang pertama Berupa ilmu, teori, pengetahuan, pencerahan. Disebut hidayah irsyad. Berupa ilmu. Karena Quran isinya ilmu, informasi, keterangan, berita, pencerahan. Kedua, hidayah taufiq. Pak. Kalau hidayah taufiq berupa keinginan dan kemampuan untuk Mengamalkan ilmu yang berupa informasi tadi Kalau ilmu atau informasi merupa konsumsi fikiran Kalau taufik merupakan konsumsi dari hati Hatilah yang memiliki ke ke kehendak kekemauan Untuk mengamalkan apa yang ada di dalam pikiran kita Lalu, dibarengi dengan Allah, kemampuan yang Allah berikan, teraplikasilah ilmu itu dalam bentuk amalan. Ini yang disebut hudan. Al-Quran hudan. Al-Quran juga syifa, obat. Dua ayat tadi menjelaskan beberapa fungsi Al-Quran. Pertama, ma'udah pelajaran dari Allah. Kedua, shifa atau obat bagi semua penyakit yang ada di dada. Yang ketiganya adalah hudan atau hidayah. Surah Ali 'Isra ayat 82 menyatakan, "Wa yunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin dan telah kami turunkan." Min al Quran min di sini bukan min litabid tapi disebut min li jinsi jangan diartikan sebagian dan telah kami turunkan sebagian al Quran yang berupa obat dan rahmat loh kalau begitu ada ayat al Quran lain yang tidak berupa obat dan rahmat kalau min di sana disebut min litabid Keliru, Syaikhul Thani menjelaskan Enlijinci. Maksudnya semua ayat Al-Quran adalah obat dan rahmat. Wa Yunus Ziluminal Quran, mahu syifa dan kami turunkan Al-Quran semuanya, bukan sebagian sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka ketika mengomentari ayat ini, Fasubahana. Man ja'ala kalamahu shifaan taaman lima fi sudur faman istashfa bihi shoha wabari'a min maradhih maha suji Allah yang telah menjadikan kalamnya sebagai obat yang sempurna bagi seluruh penyakit hati siapa orang yang berobat dengan Al-Qur'an dia akan sehat dan sembuh dari penyakitnya oleh karena itu, coba perhatikan beberapa isi Al-Quran dan tuntut paksakan dirimu untuk memahaminya selain membacanya. Salah satu di antara kemu'jizatan Al-Quran adalah Quran ini walaupun dibaca oleh orang yang tidak faham arti, daya sentuhnya besar dan orang bisa menangis karena baca atau mendengar Quran walaupun tidak faham artinya. Membacanya saja walaupun tidak faham adalah obat. Apalagi disertai dengan pemahaman. Watalib nafsa kabil qiyam bi ahkamih, wakalba kabi fahmi maknih, wassirra kabil ikbali alaih. Tuntut jiwamu untuk menerapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Paksaan hatimu untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Dan dorong batinmu untuk fokus pasrah menghadap dan menerima seluruh ayat Al-Quran. Dilihat dari fungsi Al-Quran, tidak heran Quran ini memiliki dampak yang besar terhadap jiwa orang-orang yang membaca dan memahaminya apalagi mengaplikasikannya. Sampai lihat beberapa sebutan dari Al-Quran. Satu sebutan minimalnya menerangkan fungsi dari Al-Quran itu. Pertama, Al-Quran disebut syifa. Artinya obat, karena bisa mengobati penyakit batin, penyakit hati. Al-Quran disebut rahmat. Rahmat itu wujud nyata dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Dan bila rahmat ini turun, dampaknya kepada manusia luar biasa kepada hati manusia. Tentik dengan hiburan. Kadangkan tentang efek dari rahmat. Rahmat itu bisa menyebabkan Orang yang hatinya tadi keras, yang melahirkan sifat yang kasar, bisa menjadi lunak karena Al-Quran dan sikapnya menjadi lembut. Lembutnya sikap karena lunaknya hati, kasarnya sikap karena kerasnya hati. Salah satu cara melembutkan hati melunakkan hati sehingga sifat sikapnya juga lembut cari rahmat Allah tuh Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 159 Kata Allah fa bima rahmatin minallahi alinthalahum walau kunta fadzlan qalidhal qalbi lan fadz min hawlik Karena rahmat Allah kepadamu, di sini disebut bi' sababiyah. ma rahmatimil. Karena sebab rahmat Allah kepadamu. Lintalahum. Kamu bersikap lunak kepada mereka, kepada orang kafir. Walau kunta kodhan ghalidul kalab. Kalau kamu keras hati dan bersikap kasar kepada mereka, nisa mereka akan lari menjauhimu. Kalau kita baca sejarah perjuangan Nabi s.a.w. dan bagaimana Respon orang-orang kafir ketika didakwahi Tapi kagemesen atunya Bikin emosi respon orang kafir, orang munafiknya Kalau tidak sabar, kalau bukan karena rahmat Allah eh uh, Gimana lah gitu ingin bersikap kasar, keras kepada mereka tapi Allah menyatakan, Fabi ma rahmati minallah. Karena rahmat Allah kepadamu. Kamu bersikap lunak kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, niscaya mereka lari menjauhimu. Kenapa? Karena, Karena rahmat. Salah satu fungsi rahmat melunakkan hati, melembutkan sikap. Rahmat juga bisa berfungsi atau berfaedah atau mengakibatkan orang itu tidak selalu mengikuti dorongan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya jiwa kita itu selalu ingin memerintahkan, Menyuruh keburukan. Itu karakter asli dari jiwa kita. Itu yang kemudian Allah mengistilahkan dengan An-Nafsul Ammarah Bisu. Lihat dalam surah Yusuf. Allah menyatakan, Inna nafsa la'ammaratum bisu. Illa man rahima Sesungguhnya jiwa La Ammarah Benar-benar terus menerus Memerintahkan kepada keburukan Terus menerus itu Maka diistilahkan La Ammarah Ada huruf La Ammarah itu berasal dari kata Ammarah Ammarah itu memerintahkan Menyuruh Orang yang menyuruh disebut Amir Disebutnya isim fa'il. Kalau menyuruhnya sekali dua kali amir. Tapi kalau nyuruhnya terus-terusan dengan kesungguh-sungguhan disebut ammar. Dan bahasa Arab disebut segat mubalawah. Segat itu bentuk kata mubalawah itu berlebih-lebihan gitu. Jadi orang yang memerintahkan dengan perintah terus-menerus dan sungguh-sungguh itu ammar kalau ditambah huruf ta marbutoh amarah ta marbutoh itu fungsinya mubalaghah tambah lagi bersungguh-sungguh dan terus-menerus adalah di, di awalnya dibaca pendek la namanya amaratum lah bisu ada huruf inna sebelumnya inna juga disebut dengan sebutan huruf taukid Inan nafsal ammarat bis-suu tambah tambah jiwa ini benar-benar terus menerus dengan kesungguh-sungguhan selalu memerintahkan kepada keburukan makanya kecenderungan hati seluruh manusia kepada keburukan besar semua kita suka kepada keburukan karena nyaris semua keburukan bila dilakukan menyenangkan. Makanya pengikutnya banyak, penggemarnya banyak. Walaupun harus bayar, keluar uang besar secara fisik, secara psikis capek. Terus berefek memberikan maldorot dan bahaya serta kerusakan lahir batin dunia akhirat. Tapi penggemarnya banyak. Coba apa sih yang haram? Tidak ada penggemarnya. Judi. Ada penggemarnya? Banyak. Walaupun dilarang dengan berbagai macam cara, langsung bisa digerak. Online. Ada judi online? Ada yang pernah diajak di sini melalui HP-nya, SMS atau WA, melalui medsos ada? Saya hampir setiap hari dapat hayo gini-gini dan saya yakin hampir semua orang atau mungkin semua orang pernah dikirimi ini ya tapi enggak ada tindakannya horeng si mana horeng yang berkewajiban melindungi itu ternyata enggak tahu ternyata apa. pokoknya sampai sekarang masih marak mabuk ada penggemarnya banyak gratis tidak murah tidak murah kayak nasi kopi ya, segelas dengan gelas plastiknya tiga ribu aduh dan nikmatnya kelihatan nikmatnya juga dinikmati sambil per merek sampai se segera gitu kan enak dan minuman keras mah tu kelihatan dari minumnya juga nggak enak satu satu seloki kecil loh. Tidak dinikmati ya. Tidak enak dari segi rasa. Mohonnya jutaan. Rasanya tidak enak. Tapi lebih banyak penggemarnya. Oleh karena itulah, tidak heran kalau seluruh kemaksiatan penggemarnya banyak. Karena ada unsur kesenangan yang mereka rasakan. Nah makanya dorongan jiwa kepada keburukan begitu besar. Allah menyatakan inna nafsah la amarutum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia memerintahkan kepada keburukan dengan perintah yang terus menerus sungguh-sungguh. Tapi kata Allah ilhaman rahimarabi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang dirahmati oleh Allah ma, tidak akan si jiwanya itu memerintahkan kepada keburukan. Enggak. sebaliknya akan memerintahkan kepada kebaikan, menjauhi keburukan, kecenderungannya kepada hal-hal yang manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Sehingga jiwanya tidak lagi disebut an-nafsul amma bisu tapi termasuk an-nafsul mutmainnah dan kelak orang ini akan diseru ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati dari sini kita mengetahui salah satu fungsi rahmat Dampak rahmat. Faidah dari rahmat. Keuntungan yang akan lahir dari rahmat Allah adalah jiwa kita tidak akan memerintahkan kepada keburukan tapi akan memerintahkan kepada kebaikan. Dan banyak lagi fungsi rahmat yang lain. Dan rahmat itu seluruhnya terkandung dalam Al-Quran. Ini sebutan lain dari Al-Quran yaitu rahmat. Ya syifa, ya. ya rahmat. Rahmat pengaruhnya ke jiwa, coba lihat tadi. Syifa pengaruhnya kepada jiwa, kepada hati juga lihat. Al-Quran juga disebut ma'idah, pelajaran. karena isinya betul-betul berisi pelajaran. Al-Quran juga disebut hudan atau petunjuk. Karena memang isinya hidayah. Baik berupa petunjuk, berupa ilmu, penjelasan, pencerahan, penerangan, ataupun taufik. Bahkan, ini bahkan. Al-Quran juga disebut dengan sebutan ruh. Karena fungsinya seperti ruh apa fungsi ruh? menghidupkan badan yang tadinya sudah mati dimasuki ruh hiduplah dia seperti itu fungsi salah satu fungsi Al-Qur'an hati bisa mati iya bisa sakit iya ketika sakit diobatiin Al-Qur'an semua setelah mati dimasuki Qur'an seperti jasad mati yang dimasuki ruh dia hidup lagi Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim Kata Allah Wakadhalika auhayna Ruhan min amrina Kata Allah demikianlah Kami Turunkan Kami wahyukan Wakadhalika auhayna ilaika Kami wahyukan kepada Engkau hei Muhammad Apa yang Allah wahyukan Ruhan min amrina Ruh dari perintah kami Allah mewahyukan ruh Maknanya Allah mewahyukan Al-Quran Yang fungsinya seperti ruh Itu menghidupkan jiwa yang sudah mati Oleh karena itulah Di dalam Al-Quran Surah Al-Fat Ayat Yang ke Hari sendiri dari ayat 1 sampai ayat 77. Ya sekitar ayat 27 28 gitu ya. Allah menyerta 26. Antara itulah. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ustajibu lillahi walirasuulihi idza da'akum lima yuhyikum wa kata allah hai orang-orang yang beriman istajibulillahi wa penuhi oleh kalian seruan allah dan rasulnya idza lima yuhikum apabila allah dan rasulnya Menyeru kamu kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kamu. Menghidupkan jiwa. Menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah itu ibarat ruh yang bisa menghidupkan hati yang tadinya mati. Contoh hati yang sudah mati adalah hati orang kafir, orang musyrik, yang kayak gitu tuh. Udah mati hatinya. Gak berfungsi hatinya. Hati itu sebutan lain dari akal itu penjelasan para ulama karena apa karena hati fungsinya memahami lahum kulubun la yafqahu nabiha mereka punya hati tapi hatinya enggak dipakai untuk memahami Walakad laqad zaranna wa laqad zarana li jahannama katsiran minal insi wal jins lahum kulubun la yafqahu nabiha kami akan penuhi neraka Jahannam dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Jin manusia yang gimana? Lahumukulubun lah yafahun nabi. Mereka punya hati, tapi hati itu enggak bisa dipakai memahami. Tapi fungsinya memahami. Nama lain dari akal. Makanya ketika para ulama menafsirkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au al-qasam a syahid dalam surah qaf sesungguhnya dalam hal yang demikian la dzikra betul-betul ada peringatan untuk apa untuk siapa liman kana lahu qalbun bagi orang yang punya hati ai yang punya akal Imam Ibn Katsir menerangkan itu dengan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu Berkata mujahid, berkata kotada Menyatakan ayat aklun Kolbun maknanya aklun Karena fungsinya memahami Ketika hatinya enggak bisa memahami, itu hati mati Makhluk disembah Batu, patung yang mereka bikin disembah harusnya kan yang menyembah itu yang dibikin menyembah kepada yang bikinnya ya nggak tapi ini terbalik yang membuat menyembah bikinannya seperti umpamanya kita bikin kopi cek cek disembah gila nggak orang gila orang ambil batu dipahat tek, tek tek tek setelah jadi disembah Masih si patung itu yang menyembah dia ya nggak ini terbalik di mana akalnya itu? Orang biasa diklaim sebagai anak Allah. Di mana akalnya itu? Anaknya itu mati. Ketika selama hidup anaknya menyembah siapa? Menyembah Allah. Ibunya anak itu menyembah siapa? Menyembah Allah. Tapi diklaim ibunya sesembahan, anaknya sesembahan, bapaknya juga sesembahan. Di mana akalnya itu? Oleh karena itulah, akalnya sudah mati. Dan dulu para sahabat kayak begitu. Menyembah berhala, menyembah patung dari kayu, dari batu, dari pepohonan, gitu ya. Menyembah juga, ada yang menyembah bintang, matahari, ada yang menyembah malaikat. Pokoknya yang tidak masuk akal untuk disembah, disembah. Hatinya mati, tidak berfungsi. Datang Islam membawa Al-Quran Mereka terima menyerap ke dalam jiwa Hatinya tek hidup lagi tuh Masuk Islam Karena memang Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai ruh Maka tak heran kalau Al-Quran memiliki Daya penyembuh yang luar biasa, karena bukan hanya menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan yang sudah mati. Dan ini tidak ada bagi raga kita. Kalau umpamanya orang atau binatang atau jin fisiknya sudah mati, ada gak cara atau obat atau metode yang bisa menghidupkan lagi e, orang itu? Gak ada orang sudah mati, tubuhnya tuh ada obat untuk bisa meng menghidupkan? Tidak ada. Ada cara? Ada teknologi yang bisa menghidupkan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Tapi ajaibnya Al-Quran, hati yang sudah mati bisa dihidupkan lagi. Oleh Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran disebut Ar Ruh. Dan banyak lagi sebutan dari Al-Quran. Selain disebut Al-Furqan, disebut Az-Zikar, disebut Mu'idah, disebut Rahmat, disebut Hudan, disebut Syifa, disebut juga yang barusan disebut Ruh. Banyak lagi sebutan lain dari Al-Quran yang satu sebutannya minimal menjelaskan satu fungsi, satu faidah, satu kegunaan. Karena Al-Quran memiliki banyak fungsi yang positif. Al-Quran memiliki banyak nama, banyak sebutan. Yang satu nama, satu sebutan yang minimal menjelaskan satu fungsi dari Al-Quran. Makanya tak heran kalau Al-Quran disebut bisa menyembuhkan. Disebut obat karena hebatnya. Pengaruh Al-Quran ke dalam jiwa manusia Akan tetapi banyak orang yang kurang merasakan Ampuhnya Al-Quran terhadap kesembuhan penyakit Saya sering baca Al-Quran tapi tetap aja saya fasik pak. Saya sering baca Al-Quran bahkan menghafalkannya Tapi tetap saja saya ahli maksiat Kan gitu ya? Ada gak orang yang hafal Al-Quran Atau malah memahami isinya Bahkan mengajarkannya Tapi terjerumus ke dalam maksiat Ada? Ada banyak Kita kan pernah mendengar Tiga orang manusia hebat Dengan tiga amalan yang hebat Tapi tiga-tiganya masuk neraka Bahkan menjadi penyebab neraka pertama kali dinyalakan Itu karena tiga orang Salah satu di antara tiga orang ini Yang pertama kan orang yang mati syahid ya Jihad Di medan perang mati syahid Hebat gak ini orang? Hebat Yang ketiganya Hartawan dermawan Hebat gak orang? Hebat Banyak yang hartawan tapi tidak dermawan Yang keduanya kenapa dilewat? Karena ini bogalala konnya Karena ini yang Menjadi Fokus pembahasan kita. Yang ketiga ini. Ahli Quran. Yang kedua bukan ketiga. Yang kedua ini ahli Quran. Kerjaannya belajar, mengajar, baca Quran, mengajarkan Quran. Belajar, mengajar, baca Quran, mengajarkan Quran. Banyak gak orang yang kayak gini? Sedikit. Kerjanya... Mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran. Seumur hidupnya begitu sampai mati. Setelah mati di akhirat oleh Allah ditanya. Aku telah memberikan banyak nikmat kepada kamu apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat ini. Orang ini menjawab ta'allamtul al ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan aku membaca Al-Qur'an karenamu. Gitu tu kerja kerjaannya. Belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Apa efeknya? Efeknya orang itu gendut, buncit. Apa hubungannya ilmu dengan buncit? Bukan dengan ilmunya, tapi dengan pola hidup. Kalau orang kerjaannya belajar, mengajar, belajar, mengajar, banyak duduk, ya enggak? Enggak mungkin belajar sambil jogging. Enggak mungkin belajar sambil angkat beban. Ada satu dua sambil baca, gitu angkat pun ada. Tapi umumnya, Belajar, saya duduk begini. Membaca, menghafal, atau menuliskan apa. Duduk. Ketika mengajar, tidak ada mengajar sambil jogging. Saya tidak pernah seumur hidup mengajar sambil jogging. Kasih duduk begini. Dari rumah ke tempat mengajar apa? Duduk lagi di mobil. Pulang, duduk. Mobilnya bisa travel, bisa ojol gitu ya, eh ojol. Taksi online, bisa bus, bisa pinjaman, bisa rental, bisa nebeng. Pokoknya duduklah. lah. Seumur hidup lebih banyak duduk. Jarang, gerak. Tak heran apabila orang-orang yang berkecimpung di dunia dakwah, belajar, mengajar, belajar, mengajar, perutnya apa? Buncit. Maka jangan terlalu sentiment kepada orang buncit. Itu lebih banyak belajar dan mengajar. <laughs> Kalau itu ustaz. Ada ustaz yang six packs? Tidak ada kayaknya ya. Kalau six-pack berarti minimal setiap hari dua jam itu sit-up <laughs> atau olahraganya. Berbahagialah orang yang buncit. Jadi orang ini belajar mengajar bahasa Quran. Orang ini belajar mengajar bahasa Quran. Tapi apa? Orang itu diseret pada wajahnya. Berlewong. Dibalangkan. Dilempar kepada api neraka. Walaikin ya Ada kan? Padahal yang selama ini dikaji ilmu Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Yang dibaca Quran. Kenapa sampai kepada neraka? Banyak kan orang yang seperti itu Yang semoga Allah SWT Menyelamatkan kita dari hal itu Kenapa terjadi Orang mempelajari Membaca Al-Quran Akan tetapi Tidak bisa menjadi Obat bagi dirinya Ada beberapa hal Pertama Coba Padukan sikap perlakuan kita kepada Al-Qur'an dipadukan dalam setidak-tidaknya lima hal. Pertama, ya baca sesering mungkin. Bila perlu dan harus diusahakan odohj one day, one juz. Satu hari, satu jus. Sebulan, tamat. Musal-sal, berkesinambungan. Hari ini satu jus, besoknya jus kedua, besoknya jus ketiga. Sebulan tamat, balik lagi. Dihayati atau tidak? Paham arti atau tidak? Kalau itu rutin, terus rasakan sensasinya, efek baiknya. Perlakukan Al-Quran dengan cara pertama dibaca secara musalsal, secara berkesinambungan. Tamat balik lagi, tamat balik lagi, tamat balik lagi. Ini yang pertama. Kedua, agendakan alokasikan waktu khusus untuk memahami isinya, belajar terjemahnya atau tafsirnya yang lebih baik. Kalau terjemah ada Quran terjemah, baca satu ayat, lihat artinya. Baca satu ayat, lihat artinya. Lama-lama, karena akrabnya kita dengan Al-Quran, akhirnya kita tahu artinya. Baik searti secara umum, awalnya secara umum dulu, tidak kata-perkata. Lama-lama kata-perkata juga kita faham mana. Dengan memahami mana ada penghayatan. Ini. Ruh. Dari bacaan Al-Quran kita adalah penghayatan terhadap maknanya. Ini. Yang memiliki daya sentuh yang lebih mendalam dari sekedar bacaan. Bacaan semata-mata tanpa faham ada daya sentuh. Tapi sedikit. Tapi. Kadarnya kurang, yang lebih besar pengaruh sentuhannya dari sentuhannya adalah penghayatan terhadap makna. Walaupun umpamanya mulutnya tidak bergerak, mulutnya mingkem, balam hanya membaca dalam hati. Hmm itu kalau paham daya sentuhnya lebih besar daripada sekedar membaca dengan getar gerak-gerakan mulut tapi tanpa pemahaman yang lebih bagus lagi dua-duanya mulutnya berucap hatinya ikut membaca menghayati ini luar biasa sinkron antara pikiran mulut dan hati dalam menghayati isi Al-Qur'an Agenda akan ini yang kedua, belajar isi cari kajian tafsir. Kaji, cari kajian terjemah lafdhiyah dari Al-Qur'an asal dari ahlinya. Asal dari orang yang benar-benar memahami e, ilmu tafsir, baru dia bisa menerjemahkan sar lafdhiyah tanpa keluar dari konteks tafsir ayat itu. Itu yang kedua. Perlakukan Al-Quran pertama, baca. Yang kedua, pelajari maknanya. Ketiganya, ini ketiganya. Hafalkan. Tambah hafalan kita dan Memperbanyak murojah terhadap hafalan. Karena menghafal terus tanpa murojah berisiko lupa. Hafalan otomatis dalam terkandung bacaan dan penghayatan. Dan menghafal dengan disertai penghayatan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Karena sudah faham artinya. Terus oral kita juga sudah terbiasa melefadkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah akrab lidah kita nih dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak akan gagap lagi, tidak akan kelu lagi, lancar gitu. Kelu itu kalau tidak akrab. Kelu itu kalau jarang membaca Al-Quran baru kelu tuh. Tapi kalau tiap hari membaca Al-Quran dengan intensitas yang tinggi, ini lancar kita. Dan ketika menghafal akan lebih mudah. Paling sekali 50 persennya sudah hafal. Dua kali mengulang 75 persen. Tiga kali mengulang 100 persen sudah. Apa efek menghafal itu luar biasa. Hati akan menagih. Menagih memurajaah dan hafalan. Hati itu merasa adem dengan bacaan Al-Quran beserta penghayatan Adam. Ketika lalai sebentar, hati nagih. Gelisah. Akhirnya, dia mencari momen, mencari waktu, mencari, mencuri-curi kesempatan untuk membaca dan memuroja lagi Untuk menentramkan hatinya, memenuhi tagihan hatinya terhadap bacaan Al-Quran. Dan efek yang lebih dahsyat apa? Dia akan termotivasi untuk bangun malam. Karena apa? Karena ada hafalan qur'an surat yang baru. Ingin segera dimurojah. Dan momen terbaik bermurojaah adalah dalam sholat. Tidak mungkin dalam sholat fardu. Karena sholat fardu berjamaah. Imamnya tidak akan membaca surah yang panjang. Kalau kita jadi imam juga. Nggak bisa membaca surah yang panjang Karena memikirkan kebutuhan atau keperluan makmum Satu-satunya kesempatan yang bebas Untuk mengulang-ulang hafalan surat Yang baru kita hafal adalah dalam Sholat sunnah Dan sholat sunnah terbaik adalah tahajud Wah punya surat baru untuk dihafal di Murojah Nanti malam Itu memotivasi kita Setel ala 6 jam 2, setengah 3 Bangun Dan ingat Untuk bisa konsisten Dan lama dalam sholat Tahajud Tidak cukup hafalan Tidak cukup iman loh. Fisik harus Dikuatkan karena, apa? karena ketika kita umpamanya Jiwanya ingin tahajud Lama satu jam atau Dua jam karena bacaannya Panjang karena hafalannya banyak Jiwanya ingin, tapi fisiknya tidak kuat. Sarang, pegel cangkeng, panas, gitu ya. ah Akhirnya mengajak, segera selesai. Jangan panjang-panjanglah. Sudah atakathur aja sampai anaskan begitu. Akhirnya 10 menit beres. Jiwa ingin sejam, fisik tidak kuat. Makanya perhatikan fisik. Kalau kita berolahraga dengan niat seperti itu olahraganya jadi ibadah loh. Kenapa kamu jogging terus? Kenapa kamu lari terus? Kenapa kamu latihan fisik terus agar saya kuat, badan saya, fisik saya uh, kuat, kondisi saya fit. Untuk apa fit? Agar kalau tahajud bisa dua jam, agar kalau saum tidak loyo agar kalau Ngaji begini tidak cepat ngantuk. Kan betapa banyaknya orang cenghar, susah tidur, insomnia. Tapi kalau dalam kajian seperti tibra Ada yang begitu? Ada. Ngaji itu obat tidur yang lebih efektif daripada obat tidur dah pastinya jawab mah curi-curing hak deui atuh. Ngorejat deui atuh. Sebelum ngaji kopi dua gelas biar cengar. Begitu Ustaz sudah innalhamdalillah. Makanya ada doa sebelum ngaji bismillah amut bismika allahumma amut wahya. Begitu beres ngaji, orang-orang baca doa akhir majlis, dia bacanya Salah penerapan doa. Doa tidur dibaca di momen ngaji. Kenapa ada orang yang baca Quran baru dua lima menit, tuk, aduh, ngantuk. Salah satunya, selain jiwa yang lemah, juga fisik yang lemah. Kita olahraga agar badan sehat, kondisi fit, stamina kuat. ngaji baca Quran bisa berjam-jam, tahajud bisa berjam-jam, saum sunat juga enggak loyo. Tidak menghalangi kita dari aktivitas pokok. Makanya saya harus sempit. Olahraga dengan niat itu jadi ibadah. Jadi padukan kekuatan lahir dan batin, kekuatan jiwa dan raga, kekuatan fisik dan psikis kita agar dua-duanya bisa bekerja sama dalam melakukan ibadah dan amal soleh Itulah yang ketiga. Jadi perlakukan Al-Qur'an yang pertama baca musalsal, yang kedua pahami maknanya, ketiga hafal. Keempat, jangan lupa ini inti dari diturunnya Al-Quran, amalkan isinya, aplikasikan makna yang terkandung di dalamnya, wujudkan dalam keseharian kita, sehingga seluruh ucapan dan perilaku kita adalah pengamalan nyata dari Al-Quranul Karim, seperti yang Din, eh, apa, dinyatakan oleh para sahabat Tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang terdekatnya Yaitu Aisyah ketika ditanya kaifakana kana khuluku Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sih akhlak Rasul Aisyah menjawab Kana khuluku Quran. quran eh, Akhlaknya itu adalah Al-Quran Maknanya Al-Quran sudah teraplikasi Dalam seluruh tindak tanduk Ini yang keempat dan itu inti dari diturunkannya Al-Quran. Yang kelima, sikap terakhir kita yang tidak boleh diabaikan terhadap Al-Quran lah, ajarkan, dakwahkan. Al-Quran dan Al-Islam tidak mengajarkan kita untuk egois. Yang penting kita aja yang benar. Orang mah mau ngaco, Mau menyimpang, mau sesat, sebodoh amat. Yang penting saya selamat. Orang mau celaka, mau benar, mau salah, peduli amat. Itu egois. Dan itu bukan ajaran Islam. Itu bukan aplikasi dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibbal li'akhi ma yuhibbuli nafsihi minal khair. Ini hadis sering disalahartikan dan salah terjemahkan. Kebanyakan orang menerjemahkan hadis ini dengan makna tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Pernah dengar terjemahan itu? Ini benar salah? Benar benar salah. Hari sini bunyinya layuk tidak berbunyi layuk mino ahadukum hatta yuhibba ahahu kamayuhibu nafsahu tidak begitu, tapi hatta yuhibba li ahihi kamayuhibu li nafsihi min khairi. Kalau diterjemahkan sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri Itu maknanya Kita cinta menjadi orang beriman Maka kita juga mencintai kalau orang lain juga beriman Seperti berimannya kita Kita suka kalau kita menjadi ahli ibadah Maka kita juga harus mencintai orang lain ahli Sebagai ahli ibadah Sebagaimana kita juga menyukai hal itu Itu maknanya kita tidak boleh, Ah yang penting saya aja iman, yang lain kafir sebaru amat tidak bisa. Ini yang menyebabkan semua kita wajib terlibat di dalam dakwah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, kemampuannya masing-masing, bidangnya masing-masing. IT berdakwah melalui IT-nya. Melalui kemampuan di bidang IT-nya Bisa mengupload videonya Atau umpah menyebarkannya Kameramen bisa meng mengameraknya Untuk disebarkan Yang apa e Youtuber menjadikan Youtube sebagai media untuk berdakwah Menyebarkan kebaikan Dan seterusnya apapun itu orang yang berharta enggak bisa ceramah, enggak bisa main YouTube, enggak bisa IT ya dengan hartanya pokoknya libatkan diri kita dalam dakwah apapun peran yang bisa kita sumbangkan untuk dakwah ini itu lima perlakuan kita kepada Al-Qur'anul Al Karim kalau lima nya kita lakukan, ini yang akan menjadi obat. Ini yang akan menjadi rahmat. Ini yang akan menjadi hidayah. Ini yang akan menjadi mau'idho. Ini yang akan menjadi ruh bagi kita. Dan ini yang akan membahagiakan kita dunia akhirat. Dan ini yang akan menyebabkan derajat kemuliaan kita diangkat dunia akhirat setinggi-tingginya. Seperti mana hadis sahih riwayat Imam Muslim Bersabda Nabi SAW Inna Allah yarfau Qawman bihadal kitab Wa yadau bihi akhirin Allah akan mengangkat derajat Suatu kaum karena Al-Quran ini Dan Allah juga akan Menghinakan kaum yang lain Karena menghinakan Al-Quran Muriakan Al-Quran dengan memperlakukan Al-Quran dengan lima hal tadi Apa lima hal tadi? Pertama Baca secara musalsal secara berkesinambungan, rutin, odoj. Kedua, memahaminya, mempelajarinya, tafsirnya, terjemahannya. Ketiga, menghafalkan. Keempat, mengaplikasikan, mengamalkan. Kelima, mengajarkan, mendakwahkan. Setelah kelima, ada satu lagi. Kalau umpamanya di dunia tulis-menulis ada Lima w satu h ya. Nah, ini 5 poin alquran plus 1 satu. apa satunya bersabar di atas seluruh 5 poin tadi tanpa sabar kita enggak akan istiqomah ketika belajar eh, membaca Al-Qur'an musal musalsal berkelanjutan wajib sabar kalau enggak sabar enggak akan bisa sekarang baca dek 1 juz besok plong sebulan kemudian baru baca lagi bisa begitu nanti Demikian juga ketika mempelajari maknanya. Wajib bersabar. Ada kemalasan, ada rasa berat, ada macam-macam halangan. Demikian juga menghafalkannya. Demikian juga apalagi mengamalkannya Demikian juga mendakwahkan, mengajarkan, mengandung risiko bersinggungan dengan orang Banyak orang yang akan tersinggung dengan dakwah kita Sebaik apapun dakwah yang kita sampaikan Kurang apa sih dakwah Nabi SAW Dari seluruh aspek dibimbing oleh wahyu Ada orang yang membenci, memusuhi, memerangi Banyak Itu sunnatullah kalau seorang Nabi dengan dakwah sehebat itu masih banyak yang membenci, memusuhi, memerangi. Apalagi kita ya. Jangan mundur dari semuanya tetap sabar istiqamah di atas hal tersebut ya. Inilah obat pertama bagi hati kita yaitu Al-Quran. Perlakukan Al-Quran dengan lima perlakuan yang tadi diterangkan. Kita terus ke obat yang kedua. Tanian obat yang kedua. Bulan depan aja kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menerangkan. Kita tinggal punya sisa untuk bertanya-jawab. Wa salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Ini minuman sehat. Jazah, Jazahullahu khaira kepada yang Menyediakannya, membuatnya Yang punya ide Isinya jeruk Madu Asid Air Gelas Plastik Seger <tuh> Bismillah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Pak Ustad mau tanya, apakah Al Qur'an bisa mengobati semua penyakit? Bagaimana prakteknya? Ada orang yang punya penyakit gagal ginjal dan cuci darah. Al Qur'anlah obat. Gimana tafsirnya, mohon nasihatnya Toib. Apakah Al-Quran Mengobati penyakit lahir saja Eh, penyakit batin saja Atau lahir saja, atau dua-duanya Pertama, yang dimaksud obat Al-Quran sebagai obat disebut Shifaun lima fissudur Obat bagi penyakit jiwa, penyakit hati penyakit dada penyakit jiwa itu ada dua syubhad dan syahwat syubhad adalah penyakit yang lahir dari kebodohan berupa apa? berupa salah faham dalam memahami tauhid, aqidah dan agama ini akhirnya dia terjerumus ke dalam Kebidahan dalam masalah aqidah, dalam masalah tauhid, Kebidahan dalam masalah ibadah. Kebidahan di dalam memahami agama ini. Kebidahannya kadang-kadang sampai membuat dia murtad dari Islam, kadang-kadang tidak. Tergantung jenisnya, bentuknya dan kadarnya. Nah itu disebut penyakit hati dalam bentuk syubhad penyebab utamanya kebodohan. Karena Al-Qur'an berisi ilmu, Al-Qur'an menjadi obat bagi penyakit syubhatin. Kesalah pahamannya bisa diluruskan dengan penjelasan Al-Qur'an yang bersumber dari ahlinya. Siapa ahlinya? Nabi, para sahabat dan para ulama. Adapun kalau Al-Qur'an itu difahami oleh otak orang bodoh Difahami melalui umpau ilmu filsafat. Difahami melalui dhauk, perasaan hati. Ah, dikira-kira. Menurut hati saya, ayat ini maknanya cocoknya begini. Keliru itu bukan alat untuk memahami Al-Quran. Sama dengan obat dari dokter. Oleh pasien yang bodoh tentang ilmu kesehatan, difahami oleh kebodohan salah saya pernah cerita di beberapa tempat saya yakin di sini belum di tempat ini tapi di antara antum mungkin ada yang pernah dengar di tempat lain cerita dari saya juga dulu waktu saya kecil mungkin belum sekolah atau SD saya punya paman rahimahullah sekarang sudah meninggal dia punya borok di kaki Sampai kata orang Sundama Jiih Jiih itu boroknya Basah ke dokter Oleh dokter Tidak dikasih salep Karena jiih tadi Dikasih pil Makan ini tiga hari sekali Eh Tiga kali sehari man saya mikir Kenapa borok dikasih tablet jangan diminum. Dia mikir oh mungkin obat ini diminum kemudian isi kandungannya melalui dari dalam mengobati borok ini dari dalam. Gitu kan? Melalui pembuluh darah, melalui gitulah. Dia mikir pertama pahit. Kedua lama. Dari mulai makan sampai hancur kesenakan lamanya. Dia mikir kenapa sipil ini tidak langsung aja dipurulukeun apa dipuruluken ditaburkan. Akhirnya dia mikir gitu dengan kebodohannya akhirnya dihancurkan, digerus terus ditaburkan ke boroknya langsung tuh pahit enggak tapi langsung obatnya ke Tiga kali dia lakukan. Masuk akal enggak? Menurut dia masuk akal banget ya enggak? Daya cara berpikirnya benar apa salah menurut dia benar setelah habis tamah jiih, si boroknya tamah gede setelah habis, dia ke dokter lagi dok, tamah gede obatnya habis, habis berapa hari selalu, tiga kali sehari bingung dokter masa gak ada efek harusnya garing nanti setelah garing, baru saya kasih salap gitu Betul, kamu sudah menjubi-jubi. Betul, ngan kia dok, dipuluhkan. Dasar bodoh. Bukan begitu cara kerja obat. Jadi orang dengan kebodohannya terhadap dunia obat-obatan dan dunia penyakit, istihad. Melahirkan kesimpulan seperti itu. Menyembuhkan nggak? Tambah Pak. Ini terhadap obat loh, terhadap masalah kesehatan. Bayangkan kalau Al-Qur'an disalahfahamin. Dengan kebodohannya enggak paham tafsir, enggak paham enggak paham enggak paham tentang bahasa Arab, dia memahami Qur'an dari terjemah dengan otak. Bahaya. Ibarat orang borok tadi diobati oleh dokter tapi salah cara mempergunakan obat itu dia istihad dengan kebodohannya tambah parah. Untung tidak punya diabetes. Kalau punya diabetes bisa di gimana? Bisa diakuntansi, ya? bisa dipotong, bisa diam amputasi. Nah itu contoh. Jadi beristihad dengan kebodohannya terhadap masalah dunia bisa salah apalagi masalah agama ya Tadi apa pertanyaannya Nah Jadi syubhat adalah penyakit kesalahpahaman terhadap agama karena kebodohan Kalau syahwat syahwat itu karena hawa nafsu dia tahu bahwa itu salah haram dosa tapi karena hawa nafsu, dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya mabuk, berjudi, berzina, atau yang sering di dilakukan oleh kalangan kita. Ghibah, Namimah, Dusta. Tahu gak pelaku ini bahwa perbuatan itu dosa? Tahu. Sahabat tukang mabuk tanya. Tahu gak mabuk itu dosa? Tahu. Jadi dosa, tahu? Nyopet, ketika ketangkep, tanya, tahu enggak nyopet itu dosa? Pasti tahu. Kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Itu syahwat. Nah, kalau syubhat obatnya ilmu, kalau syahwat amalnya tobat dan amal soleh. Eh, obatnya tobat dan amal soleh. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Quran obat bagi itu. Makanya syifaun lima fissudur. Apa bisa Quran menjadi obat bagi penyakit fisik? Ya, bisa. Dengan cara bagaimana dibacakan. Namanya ruqyah syariah. Seperti, pernah enggak nabi dan para sahabat melakukannya? Pernah sering. Abu Bakar as-Sidq radhiyallahu an ketika bersembunyi dengan Nabi saw di gua Thur, Abu Bakar ke, dipatuk ular. Karena ketika masuk gua Thur, Nabi disuruh nunggu dulu di luar. Abu Bakar masuk ke dalam untuk memastikan aman di dalam gua itu banyak lubang-lubang ular. Ular di padang pasir Itu berbisa loh. Ular derik ya. Dia buka bajunya, dia sobek-sobek, dia sumpal semua lubang ular, semuanya tersumpar, bajunya habis, tinggal satu yang tersisa. Tidak ada lagi baju yang tersisa untuk disumpalkan. Akhirnya dia tutup dengan kakinya. Lalu diperbolehkan Nabi Salawatullah masuk, suruh berbaring di pangkuan, dengan posisi kakinya satu menutup satu lubang ular. Nampaknya ular yang ada dalam itu nggak suka lubangnya ditutup, engap merenjat, gawok tadi gegele atau dipatuk abu bakar sakitnya nggak ketulungan, tapi beliau tidak mau menjerit atau ngerjat karena nabi saw sedang telalap tidur sampai tipe perket nahan sakit tak tahan air matanya keluar dan menetes ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Terbangun beliau. Perisannya masy'un kiya Bapak, Ada apa wahai Ubatul?" Kata beliau, "Inni ludut. Aku disengat ular." Eh, disengat. Dia apa? Digigit. Dipatok. "Bəserahlah mau dipatuk mau digigit, pokoknya gitu." Dilihat mengkhak. Mungkin si bisanya sudah mulai menjalar. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan Al-Qur'an, dibacakan doa, diludahi kata Abu Bakar seketika hilang sakitnya. Seketika. Kata Syaluzain min rahimahullah, ini menunjukkan ruqyah syariah lebih ampuh, lebih mujarab daripada obat hissi apapun. Termasuk Seribu lima ratus tahun setelah itu Zaman sekarang sudah modern Kalau ada orang dipatuk ular Gimana cara ngobatinya? Mungkin disuntikan serumnya nantinya Apakah begitu suntik langsung hilang? Enggak Mungkin berproses Sorenya disuntikan Malamnya mungkin menggigil dulu Demam dulu Pingsan dulu ya Mengigau dulu Menderita dulu Baru besoknya ada reaksi Kan gitu ya? Ini enggak, saat itu dirukyah saat itu sembuh dan hilang hilang sakitnya hilang efek dari bisanya itu. Nah ya ini jadi bacakan kalau umpamanya ada yang sakit sumber sakitnya mana ditempelkan telapak tangan kanan kita di tempat yang sakit lalu dirukyah bacakan Quran mana saja. Fatihah boleh, ya Al-ikhlas, al al-falak, an-nas boleh Termasuk doa Allahumma rabban nasi, adhibil basa, isfi'an, tashafi' dan seterusnya uh, As'anullahal azim, rabbal arshil azim, ayasfi'aka Tujuh kali Oleh karena itu Itu juga bisa jadi obat, ya Apa bisa menyembuhkan atau tidak Sama dengan obat hissi Kadang sembuh, kadang tidak Tergantung apa? Ada beberapa hal. Pertama, tergantung keyakinan kedua-duanya. Keyakinan yang meruqyah dan keyakinan yang diruqyah. Kalau dua-duanya yang gak yakin, gak akan sembuh. Ada gak pasien datang ke dokter ini gak sembuh, ke dokter itu sembuh. Kalau obatnya sama. Apa yang menentukan? Mungkin sugesti. Dia kurang yakin ke dokter ini. ini ya Dokternya kayaknya kurang pengalaman dari cara ini. Akhirnya gak yakin, gak sembuh. Ayo ke dokter yang dipercaya, baru datang aja udah sembuh. Belum diapa-apakan, atau baru disembuh, baru dicoba berbaring pak. Berbaring, baru berpering, belum diobati, sudah merasa enak, nyaman. Apalagi kalau sudah disentuh sama dokter, pakai stetoskop ya, teng -teng. merasa sudah diobati itu aduh alhamdulillah jadi tenang dok belum, belum diapa-apain belum diobati tuh baru diperiksa ya dipukul-pukul gimana cara mukul nate ini apa oh iya pakai begini nah, tek tek gitu ya biar dia nyari meren itu sudah merasa diobati padahal belum diobati baru diperiksa tapi sudah memberi sugesti ya Ya, apakah Quran bisa menyembuhkan penyakit gagal ginjal dan uh, cuci darah? Tergantung siapa yang merukyah dan bagaimana kepercayaan pasien yang dirukyah. Boleh dirukyah, silahkan dirukyah. Ya. Adapun semua terusnya tadi banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk obat, obat-obat kimia atau herba. Daya sembuh obat itu kepada pasien sangat tergantung kepada banyak hal. Usad kan saya sudah belajar, kalau baca al-fatihah, harokat panjang pendek, dan hurufnya kan harus benar agar sholatnya sah. Lalu bagaimana dengan bacaan sholat lainnya, apakah harus benar juga? Iya harus benar. Maksudnya bacaan selain fatihah gitu, ruku, sujud, duduk, tahiyat, iya harus benar juga. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa dendam yang ada di dalam hati. Saya sudah berusaha untuk memaafkan. Tapi jika teringat akan perkataan-perkataannya, saya kesal lalu muncul kembali. <tuh> Pertama, makanya jangan diingat-ingat. Kesalahan orang, kezoliman orang, lupakan. Agar kita tidak dendam. Dan ingat. Kekesalan, kebencian kita kepada orang sering muncul dalam sholat. Karena syaitan tahu itu yang bisa menyedot perhatian orang itu. Maka sebelum sholat gak ingat. Begitu takbir Allah SWT ingat ke si Anu, nyabelinnya luar biasa. Akhirnya selama sholat diingat-ingat dia terus. Direncanakan kalau ketemu orang itu akan gini, gini, gini, gini. Dalam sholat ngelamun lah sholat. Bagaimana cara menghilangkannya? Pertama lupakan, cepat fokus lagi kalau itu dalam sholat. Kalau di luar sholat cepat alihkan perhatian dan ingatkan kepada ingatan kita kepada urusan lain. Cepat taubat, itu setan. Cepat taubat, amin. Subhanahuwataala, Baik taubatnya begitu atau Rabbi a'udhu bika min hama shayatin Wa a'udhu bika rabbi ay Ayah durun. Ya Allah aku berlindung kepada engkau Dari godaan setan. Aku berlindung kepada engkau dari Kehadiran mereka di sekitar aku Itu ayat Ya, Cepat ta'ud, cepat palingkan lagi Fikiran kita kepada Urusan lain Ketiga Yakini buruknya Efek dari dendam. Dendam itu seperti virus yang menggerogoti bagian tubuh kita. Dendam itu bisa mendorong kita untuk berbuat berbabdolim kepada orang tersebut. Bisa-bisa kita balas dendam dengan yang lebih jahat daripada kejahatan dia. Bisa-bisa kita terdorong menggibahi dia, memfitnah dia. Mencelakai dia Dan itu Merugikan kita Terus Yakinilah bahwa Kedoliman orang itu Memberikan keuntungan kepada kita Dosa kita gugur Pahala kita nambah Doa kita Dikabul oleh Allah Dan orang yang dholim Otomatis Kontan dibalas oleh Allah di dunia dan kelak akan dibalas di akhirat di dunia aja sudah di, dihukum oleh Allah dia sudah terjerumus ke dalam kerugian yang besar dengan kekeliman apa hukuman yang kontan pertama dicabut hidayah dari diri orang itu oleh Allah kedua nah ini nih, dia itu selain bertambah dosanya juga berkurang pahalanya. Dari mana pertambahan dosanya? Pertama dari perbuatannya. Kedua dosa kita di-offer sama dia. Pahala dia di-offer ke kita. Jadi kalau ada orang yang zolim kepada kita. Sama dengan begini. Sini dosa kamu saya ambil. Nih pahala saya untukmu. Siapa yang rugi? Siapa yang untung? Yang rugi yang zolim. Yang untung yang menjadi korban kezoliman. Itu hukuman langsung dari Allah. Makin sering dia tulim ke kita, makin banyak dosa kita yang dia ambil, makin banyak pahala dia yang di-offer ke kita. Jadi yang untung kita, bila perlu tantang, masa ngasih pahala semua segitu, masa ngambil dosa saya cuma sedikit, hayo dong lagi-lagi gitu. Tantang saja, soh, sekarang dibahit, besok fitnah, tidak apa, -apa. Sebarkan aib saya ke di ke seluruh dunia lewat medsos. Tidak ya, rugi. Itu sama dengan sini dosa kamu semua untuk saya. Ini pahala saya semua untuk kamu. Datang ke akhirat orang itu bangkrut. Muflis namanya ya. Dia dapat pahala. Sholat, pahala ngaji, pahala saum, pahala. Macam-macam kebaikan dapat pahala di offer ke kita. Makanya para ulama menyatakan... Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang tukang gibah. Karena dia memberikan pahala kebaikan kepada orang yang dia benci. Kenapa dia menggibahi orang lain? Karena benci kepada orang itu kan. benci tapi dikasih hadiah. Pahala diambil dosa dia ke kita. Kan bodoh banget mestinya yang kita benci itu. Dikasih kerugian, diambil keuntungan Ini sebaliknya Dikasih keuntungan, diambil kerugiannya Di take over ke kita Kan bodoh itu orang Jadi kalau kita didolimi Tersenyumlah Berarti kita untung dia rugi Nah umumnya orang sakit hati dan khawatir dengan kedoliman orang itu Karena takut kita dianggap hina oleh kebanyakan orang Kalau dia menggibahi kita, memfitnah kita Kekhawatiran kita apa? Kita akan dihina oleh banyak orang Dihinakan, dikucilkan Gitu kan? Jangan khawatir Allah yang ngatur semua Hinanya seorang karena Allah yang menghinakan Mulia seorang karena Allah yang memuliakan Walaupun seluruh dunia menghinakan seseorang, tapi kalau Allah muliakan, dia akan tetap mulia. Sebaliknya, seluruh dunia memuji, tapi kalau orang itu dihinakan oleh Allah, tetap akan terhina pada akhir. Dan ingat, kemuliaan dan kehinaan Allah yang ngatur. Wa tu'izzuman tasha' wa tu'zilluman tasha' Engkau, Ya Allah, memuliakan orang yang engkau kehendaki dan menghinakan orang yang kau kehendaki. Selama kita loyal kepada Allah, Allah akan muliakan kita, walaupun jutaan orang menghinakannya. Ya, InsyaAllah dengan memahami hal itu, kita tidak akan dendam. Di dalam masyarakat suami anak tidak terlalu sosialisasi dengan ahli bidah, namun sosialisasi sering banyak dengan sama Ikhwan Salafi. Tidak mau bermasyarakat dengan ahli bidah. Apakah suami anak ternyata, terkena penyakit hati? Iya, harus dibedakan antara yang namanya bersosialisasi, bersosialisasi itu apakah bersahabat setiap haligaul ngobrol. Atau menghindari pergaulan dekat dengan mereka Tetapi tetap bersikap baik ketika berjumpa Itu dua hal yang harus dibedakan Kalau yang dimaksud bersosialisasi adalah bersahabat Sehari-hari bergabung ngobrol sama mereka Ini gak boleh Dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh Al Sunnah Kata Allah dalam Al-Quran kalau kamu melihat wa'idara'il ladina astahziu melihat ayat-ayat Allah di di istihza di apa di diolok-olok maka menghindarlah fala tajlisum hatta yakhudhu fi fi haditsin jangan duduk-duduk sama mereka sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada masalah lain Nah, yang dimaksud dengan mengolok-olok ayat Allah termasuk adalah kebidahan. Karena kebidahan berarti berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan hawa nafsu atau kebodohan. Nggak boleh gaul sama mereka. Duduk ngaji sama mereka, ngobrol-ngobrol bersahabat akrab sehari-hari dengan mereka, nggak boleh. Tapi tidak berarti bermusuhan. Kalau bertemu, biasa salam, jawab salam. Kalau dia lebih daruh salam, salaman, bersikap ramah, menjawab pertanyaan, bertanya kabar, bagus. Kalau bersosialisasi sebatas itu enggak masalah. Jual beli, dia umpamanya uh, buka toko, buka warung, boleh kita jual beli. Kita umpamanya buka toko, dia beli, ya kita layani dengan ramah. Tidak boleh ini ahli binah, tidak saya tidak jual ke ahli binah. Tidak boleh begitu. Nabi soleh sama aja bermuamalah dengan orang kafir. Allah menyatakan: La yanhakumullah aniladina lam yuqatilukum fitdin walam yuhrijo kumindiyarikum anta berrohumatuk situ ilaih. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu atau tidak mengusir kamu dari negeri kamu boleh berbuat baik Nabi Sulaiman bertetangga dengan Nasrani dengan Yahudi bermuamalah jual beli memberi saling memberi hadiah bahkan beliau meninggal dalam keadaan baju besinya tergadai ke orang Yahudi Ya apa-apa muamalah sebatas itu yang tidak boleh adalah ber bersahabat. Jadi kalau suami ukti yang bertanya ini, ya suaminya hanya gaul sama ikhwan Ikhwan selafin, gaul sehari-hari ya bagus. Dengan orang-orang uh, yang selalu melakukan kebidahan, menjaga jarak tidak berarti memusuhi, ya bagus. Tidak ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol dan seterusnya. Tapi kalau ketemu Assalamualaikum, apa kabar? Biasa ramah, iya. Harus dibedakan antara bersahabat, ya, bergaul dengan bersosialisasi sesuai dengan kebutuhan, ya. Terakhir, mohon maaf tidak semuanya terjawab, panjang-panjang. Anak saya sudah kuliah, akhwat, Duh. Tetapi kalau disuruh pakai baju syari dia belum mau. Sering kali kami sebagai orang tua selalu mengingatkan dia untuk memakai baju syari. Bagaimana cara menasihatinya lagi? Kok anaknya ada di sini? Ah. Nanti sampai rumah jangan berantem. Pertama mungkin telat mestinya sudah dikondisikan sejak kecil. Sejak TK sudah diajarkan menutup aurat yang syar'i ini, masuk SD sudah lebih rapi, lebih tertutup SMP, apalagi sudah dewasa, apalagi sudah kuliah. Kalau dibiarkan sejak kecil bebas, gitu ya, pas sudah SMA baru disuruh menutup aurat, ya berat, karena tidak terlatih. Ibarat umpamai orang sejak kecil mulai angkat-angkat beban setengah kilo kuat, satu kilo kuat, dua kilo jangan dipaksa, oh be belum belum belum mampu, coba satu kilo setengah dulu, terus lama-lama sepuluh -lama, kilo, lama-lama ngangkat galon juga sama cingir begini, ya galon kosong, nah. Tapi kalau umpamanya orang tidak pernah ngangkat apapun Tiba-tiba suruh ngangkat galong Cangkeng napas patah Tidak terlatih Jadi mendidik anak sejak kecil Dibiasakan Anak wanita dibiasakan menutup aurat Terus Sehingga sudah dewasa itu gak perlu disuruh lagi Dia sudah nyaman dengan itu Dan ketika dibuka dia risih gitu Kalau dihadapan orang Nah, jadi mungkin sudah terlambat. Apakah dibiarkan nggak? Boleh dibiarkan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya, apa yang harus dilakukan kalau sudah kuliah belum bisa menutup aurat? Pertama, tetap sampaikan nasihat. Ilmunya sampaikan bahwa menutup aurat bagi wanita batasannya ini batasan auratnya bagian ini, bagian ini, dan cara menutup auratnya begini, gak boleh ketat gak boleh transparan gak boleh meniru-niru cara berpakaian orang kafir kan ada ya perempuan hijrah gitu, agar modis cara berkurungnya meniru cara berkurung biarawati ada ya itu khas jadi orang ketika melihat ahwat ini ini Islam apa Kristen ya? Jangan-jangan ini biarawati. Karena biarawati pakai kerudung. pakai. Tapi kerudungnya kan beda dengan kerudung ahwat-ahwat kita. Itu tersyabuh dengan orang kafir maka tidak boleh. Jadi sampaikan batasan aurat wanita. Agar dia faham. Sampaikan bahaya apabila aurat tidak tertutup. Bahaya tidak bagi si anak tapi juga merembet ke orang tua. Dengan cara sebaik mungkin di momen yang setepat mungkin ya. Nah, terus jangan lupa mendoakan Hidayah bagi anak Nah, tapi dari semuanya itu ingat Ingat Yang memberi dorongan yang kuat kepada setiap orang untuk mengamalkan syariat adalah iman Walaupun tahu ini dosa, ini haram, imannya belum kuat, tetap dosa dan yang haram itu dilanggar. Karena kelemahan iman. Banyak wanita yang sudah tahu kewajiban menutup aurat, dia tahu itu dosa. Tapi karena iman kurang, dia masih ingin tampil modis. Dia ingin tetap bisa bergaul secara bebas dengan lawan jenis. Apalagi yang disukainya, akhirnya walaupun tahu bahwa itu salah, itu dosa, dia lakukan. Karena faktor kelemahan iman. Pupuk imannya. Suruh sesering mungkin ikut kajian-kajian seperti ini. Suruh sesering mungkin dia membaca Al-Quran. Suruh sesering mungkin dia mengamalkan amalan-amalan sunnah di samping yang fardu. Bimbing untuk membaca Al-Quran tiap hari, bimbing untuk sholat Senin Kamis, bimbing untuk tahajud, bimbing untuk yuk ikut pengajian ke masjid seperti ini. Itu untuk memupuk iman. Itu fondasi sekaligus motivasi. Orang yang imannya sudah kuat otomatis dia akan memerintahkan anggota tubuhnya untuk berperilaku beramal sesuai tuntunan imannya. Itulah yang harus dilakukan Ya cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak semua tanya, pertanyaan terjawab Karena terbatasnya Waktu ini, insya Allah kita akan jumpa kembali Di masa yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Ashadu an ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh